Mitra bisnis, maskapai Lion Air memutuskan untuk keluar dari keanggotaannya di Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau INACA lantaran menilai sudah tidak cocok lagi dengan asosiasi. April lalu, Lion Air tidak bersedia mengikuti ketetapan asosiasi untuk menaikkan tarif tiket pesawat. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat penerbangan Alvin Lee. Pak Alvin, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Iya, Saya memang mengikuti, bahkan sejak beberapa tahun yang lalu sebetulnya Lion R itu kan memang tidak aktif di Naga ya. Jadi kalau sekarang keluar pun saya juga tidak heran dan uh, dalam peraturan memang tidak ada kewajiban untuk maskapai tertentu harus jadi anggota asosiasi dan sebagainya. Itu tentunya berdasarkan kebutuhan bersama dan tentunya juga sebagai anggota tetap mempunyai hak-haknya sebagai anggota. Jadi tidak kemudian jadi anggota kejaulatan perusahaan itu kemudian hilang. Itu tidak ya. Mungkin Anda tahu juga nih Pak apa yang menjadi alasan Lion Air keluar dari Inaka? Nah, saya juga tidak tahu apa yang terjadi antara Lion Air dengan Inaka. Tapi tentunya ...perusahaan penerbangan itu ada hal-hal yang menjadi masalah bersama dan akan lebih baik kalau dihadapi bersama-sama. Sehingga kekuatannya itu lebih solid ketika harus berhadapan dengan pembuat kebijakan, ketika harus berhadapan dengan peraturan internasional dan sebagainya. Jadi Indonesia itu bisa satu suara. Ya. Dalam hal ini, sih Lion Air tidak bisa dipaksa untuk jadi anggota Kinaka, tapi pada suatu saat nanti apabila merasa membutuhkan dukungan dari teman-temannya, ya ini yang namanya banyak asosiasi bisnis ini kan juga berteman tapi sekaligus juga bersaing gitu ya. Jadi ya ya mungkin ada saatnya bersaing ada saatnya nanti berteman juga gitu. Lalu bagaimana dengan Lion Air yang tidak bersedia mengikuti ketetapan asosiasi nih Pak untuk menaikkan tarif tiket pesawat pada berapa bulan lalu? Saya kira kalau menaikkan harga tarif tiket itu tidak bisa diatur oleh asosiasi ya. Karena itu kan masing-masing perusahaan punya strategi sendiri-sendiri nah mungkin e, dari anggota asosiasi yang lain-lain itu ada yang merasa e, harga persaingannya itu menjadi kurang sehat karena ada harga yang terlalu murah dan sebagainya nah mungkin mungkin ada desakan di sana tapi juga saya menilai e, asosiasi tidak bisa memaksa anggotanya untuk menaikkan atau menurunkan harganya karena itu merupakan kedaulatan dari masing-masing maskapai ya sejauh tidak melanggar peraturan e, pemerintah dan ada sekarang kan sudah ada aturannya Uh, harga apa dari batas atas dari batas bawah itu ada aturannya sejauh tidak melanggar itu jadi tidak, tidak ada sanksinya sebetulnya keanggotaan Inaka sendiri gimana Pak saat ini? sejauh pengetahuan saya maskapai-maskapai maskapai besar semuanya masuk ke Inaka ya bahkan okay. yang dulu sudah tutup pun Batavia juga anggota Inaka kemudian Adam juga ya yang sudah tutup pun juga anggota Pak Mandala juga ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh Lion Air sendiri gak sih Pak sejak hengkang dari Inaka? Saya kira kira E, tidak secara langsung ya, kecuali nanti apabila ada masalah-masalah yang harus dihadapi bersama, ternyata Lion Air tidak ikut, ya berarti kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara Inaga dengan pemerintah itu tidak otomatis berlaku untuk Lion Air atau maskapai lainnya juga yang tidak menjadi anggota. Hmm. E, yang dinegosiasikan antara asosiasi dengan pemerintah tentunya Berlaku prioritas adalah untuk anggota asosiasi tersebut. Ya, ya, biasalah seperti itu ya. Kami, saya juga sejak lama juga berkecimpung di berbagai asosiasi profesi, asosiasi bisnis, karena itu kan merupakan semacam bekerja sama dengan rival kita dalam bisnisnya kita bersaing, tapi dalam menghadapi masalah-masalah bersama kita perlu bersatu, gitu kan? Sehingga punya kekuatan bersama, misalnya keterkaitan dengan kebijakan pajak. Nah, itu akan lebih kuat kalau seluruh industri itu satu suara, kemudian berunding dengan pemerintah bagaimana masalah perpajakan yang baik atau yang mereka merasa dirugikan, atau mungkin ada peraturan-peraturan lain. Selaku pengamat penerbangan, mungkin nggak Pak, Lion Air nantinya join lagi di Inaka. Ya di dunia ini kan tidak ada yang permanen ya. Tidak menyatakan berhenti nanti tahun depan ikut lagi kan bisa juga gitu. Tapi bisa juga ya. Mungkin sepuluh tahun lagi berikut lagi atau justru membentuk asosiasi lain bisa juga. Gitu. Terakhir Pak Alvin himbawan Anda untuk Lion R. Saya kira uh, saya tidak punya hak untuk menghimbau. Tentunya dari Lion Air sendiri kan juga sudah punya perhitungan yang cukup matang. Yang, yang saya harapkan, walaupun tidak menjadi anggota nasional, tapi tetap uh, menjalin hubungan yang baik dengan semua maskapai walaupun bersaing dan tetap bersaing secara sehat, mematuhi undang-undang dan dalam kasus-kasus tertentu tetap bisa saling membantu. Misalnya ketika Lion Air kemarin Bulan apa itu bulan Februari kemarin pilih yang masal itu tentunya kalau anggota sesama maskapai yang lain juga bisa membantu menyerap penumpang-penumpang yang terdampak dan sebagainya. Itu saya harapkan tetap ada kerjasama walaupun tidak menjadi anggota asosiasi lagi. Demikian pengamat penerbangan Alvin Li, saya Mandariska.